Pertanyaan Apakah orang yang membuat cerita dusta Baik secara langsung Atau membuat sebuah novel Naskah film Dan lain-lain Kemudian cerita yang dia buat Dicontohkan kepada orang lain Apakah juga termasuk dosa jariah, dosa jariah, amal jariah dan dosa jariah, ya uh, pembuatan cerita cerita, ya secara langsung ngomong maupun ditulis sama saja itu adalah dusta, ya ada novel cerita pendek cerita bersambung, ya dan seterusnya Ya, padahal tidak ada cerita-cerita tersebut sehingga hal itu mengandung kedustaan ya mengandung kedustaan dan seperti yang dikatakan juga oleh Nabi dan tadi kita terlewat menyebutnya bahkan dalam eh, apa, tujuan untuk membuat orang tertawa kita pun dilarang berdusta ya kan walaupun itu hanya bercanda nabi bercanda tapi jujur benar yang dia katakan ya eh, ketika nabi saw mengatakan ya akan naik apa anak unta ya ya rasulullah mana kuat anak unta kata nabi kan setiap unta itu anak dari unta sebelumnya kan ya atau yang semana dengan itu Nabi bercanda Tapi jujur Benar apa yang dia katakan ya. Adapun pun eh, Lelucon Dusta Cerita Dusta Ditulis dalam novel dan senisnya Atau diperagakan dalam film apalagi Ini tetap mengandung Dusta Tidak boleh Apakah membuat ilustrasi poster tentang suatu dalil atau fatwa ulama atau ayat Al-Qur'an juga termasuk ilustrasi? Saya tidak paham maksudnya. Kalau poster ya misalnya mengutip ayat disebutkan ayat, hadis disebutkan hadis, ucapan ulama disebutkan ulama siapa? Kalau enggak tahu ya enggak sebut namanya. Boleh, bukan ilustrasi itu. Kalau uh, Karena ketidaktahuan Men-share Sebuah berita atau informasi Atau ilmu Yang ternyata waks Di Sosial media Namun kemudian Akun tersebut dihapus Di sisi lain informasi tersebut Sudah dibagikan Ke orang lain Apakah dosa tersebut masih mengalir dan bagaimana bertobat darinya? Kalau ternyata seperti itu, ya kita harus menyatakan keliru, ya keliru, salah atau dusta atau hoaks atau yang lain. Kalau kita sudah berusaha, kemudian tetap ada yang menyebarnya, kita sudah berlepas diri, maka kita insya Allah sudah. Lepas tanggung jawab ya Orang lain sudah urusan orang lain Tapi kalau kita Tahu itu dusta Kemudian kita membiarkannya Kita tidak meralatnya Kemudian tersebar Maka kita terus berdosa Karena perbuatan kita tersebut Bagaimana kajian Yang dividiokan bahkan dengan membuat stasiun televisi, ya, ini tidak dibenarkan. Wallahu alem, pada umumnya, uh, ya, cara-cara seperti itu, seperti yang kita ketahui, sesuatu yang tidak diperlukan. Mungkin ada kondisi tertentu sangat penting diperlukan mungkin, tapi itu sifatnya pengecualian ya, kondisi tertentu. Tapi kalau ini menjadi suatu warna dakwah, maka ini bukan dakwah para ulama, kita bukan dakwah salafus saleh rahimahumullah. Ya, apalagi yang memprihatinkan sekarang ini banyak bermunculan eh uh, ustaz-ustaz YouTube, ya. Yang dulu teman-teman kita sudah nge-YouTube semua. Dulu teman kita, sekarang sudah bukan. Ya. Ini menjadi warna dalam dakwah menjadi tren, ya ini tidak disontohkan oleh para ulama kita, rahimahumullah, cara-cara seperti ini dan uh, kalaupun ya ada sebagian dari mereka yang menggunakannya, nam itu suatu hal. Yang pertama, apakah dia berpendapat seperti itu? Ataukah itu dilakukan oleh mereka, oleh orang lain, pada mereka oleh orang lain, dan seterusnya perlu dicek. Yang jelas, para teladan kita, para ulama, mereka tidak membuat yang seperti itu sebagai warna dakwah mereka. Ya. Sekarang yang terjadi pada orang-orang tersebut, Semakin berkembang dan semakin berkembang, ya bukan hanya ceramah yang mereka buat, tapi juga semacam sandiwara, ya atau sinetron atau hal-hal uh, yang semaana dengannya. Alhamdulillah ilmu sampai kepada kita dari Nabi Saw. Ilmu yang murni apakah nabi menggunakan itu ini baru ada berapa tahun belakangan ini artinya di zaman nabi tidak ada tabiin tidak ada tabiut tabiin tidak ada terus sampai sekian kurun tidak ada dan ilmu sampai kepada kita salat ya salatnya benar ya kan zakat puasa semuanya sampai kepada kita dengan benar ya Semuanya ilmu Mencapai ke ujung-ujung dunia Sebelum ada ini semua Ilmu sudah sampai ke ujung dunia Ya Jadi walhamdulillah Kita sesungguhnya tidak begitu memerlukan Hal yang seperti itu ya. Mohon nasihat bagi khuan Yang masih membiarkan anaknya bermain api Alasan kalau dilarang nangis dan kalau tidak dikasih api maka malah main kemana-mana. Biar diam di rumah dikasih api. Ya ini mengobati tapi obatnya keliru ini salah resep. Ya, ya bukan kita katakan memegang hp itu haram begitu ya pada anak-anak jangan dipahami juga begitu. Tapi banyak motorotnya kalau dibiarkan begitu saja. Ya, artinya misalnya memegang ya, masa memegang ini nggak boleh. Ya boleh saja anak memegang kan. Ya, suatu saat misalnya pas kita buka dia pegang. Ya, bukan itu yang kita maksud. Tapi yang kita maksud adalah fenomena yang sekarang ini ada orang tua memberi kesempatan yang luas pada anak untuk memegang HP sehingga apa? eh uh, di situ banyak efek negatif. Efek negatif itu ada yang sampai kepada perkara yang haram. Ada perkara yang itu berakibat meninggalkan yang lebih manfaat dan itu bermadarat bahkan bagi anak itu. Ya. Kalau sampai pada perkara yang haram sudah jelas, ya. Anak dipagangi HP kemudian ini dan itu melakukan hal yang haram. Ada yang mungkin tidak sampai kepada yang haram tapi anak itu akhirnya apa ya mungkin bertengkar antara anak-anak biasa, rewel malah HP menjadi rebutan dan menjadi anak-anak kita bertengkar, kemudian kecanduan, ya sehingga susah makan, ya sehingga susah belajar, maunya itu terus, habis itu capek tidur, ya dan seterusnya, akhirnya anak-anak tidak produktif menghafal pelajaran malas menghafal Quran malas murojaah pelajaran di sekolah malas mengerjakan PR juga malas menjadi anak pemalas dalam hal yang positif ya tergantung dengan HP tersebut nah ini salah satu efek negatifnya sehingga tolong ya anak-anak kita Ya kita berikan kepada mereka yang maslahat untuk masa depan mereka. Mereka adalah generasi kita kemudian hari. Terkait dengan hadis cukuplah sebuah kedustaan apabila kita menyampaikan setiap berita yang kita dengar. Bagaimana dengan artikel yang kita dapat dari channel Telegram Al-Sunnah? Yang diposting di grup-grup. Iya. -grup. Apakah perbuatan juga tercela? tidak. Ya. Jangan uh, apa? Kita salah pahami makna hadis tersebut. Maksud dari hadis Nabi yang di atas adalah tidak melakukan cek terhadap berita tersebut Semua yang kita dengar, sampaikan Dengar, sampaikan Tapi kalau kita mendengar dari sumber yang terpercaya ya, Kemudian kita sampaikan Maka itu bagus Sumber dari orang yang berilmu Dan juga bisa dipercaya Seperti yang dicontohkan dalam artikel-artikel ilmiah Terutama yang itu adalah tulisan-tulisan teman-teman kita dari Ahlus Sunnah, Salafiyin yang bisa dipercaya, kita ambil, kita sebarkan. Itu suatu yang bagus, itu suatu hal yang positif. ya Itu suatu hal yang insya Allah bermanfaat. Bukan termasuk yang terancam dalam hadith itu. bagaimana mengucapkan lafal azan yang ditambahkan dalam salat azan subuh as salatu khairu minanau itu adalah sunnah hanya saja ulama berbeda pendapat di sini apakah itu diucapkan pada azan yang pertama atau azan yang kedua asy-syah al-bani rahimallahu berpendapat itu pada azan yang pertama Yeah. Ada seseorang yang kesehariannya dikenal sebagai pendiam. Namun dalam dunia maya dia dikenal sebagai orang yang tajam lisannya. Maka dikatakan sebagai apa orang yang seperti ini? <laughs> ya. Yeah. Apa kita sebut ya? Yeah? tentu itu yang tidak hal yang tidak baik apalagi dikatakan tajam lisannya ya suatu yang tidak baik dikatakan kata-kata yang tertulis dan menyakiti itu hal yang tidak baik yang jelas Nabi Muhammad saw bahkan Allah azza wajal mengatakan wakul ibadi ya kululatihiya ahsen katakan kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan yang terbaik Ya saya jadi diamnya orang bagi dia berpahala daripada bicaranya. Saya jadi diamnya seorang bagi dia berpahala daripada bicaranya. Ya, maka harus disadari hal ini. Ya. Saya jadi diamnya tidak berbuatnya seseorang lebih baik bagi dia dan bagi umat daripada dia berbuat. Ya, jadi kita harus berpikir mana yang lebih maslahat. Ya. Dan mungkin. Kita gak mengerti tentang kita Orang lain mengajari kita dan memberitahu kita Kamu baiknya kalau kamu diam Itu manfaat bagi kamu dan bagi yang lain Sudah diam Baiknya bagi kamu gak berbuat Ngikut saja nah Ketika yang bicara orang yang Baik dan orang yang nasih Maka itu Diikuti Bahwa sebagian orang memang lebih baik Baginya diam Tidak berbuat atau diam tidak bicara itu lebih berpahala di sisi Allah Azza wa Jal Tolong beri nasihat Kepada ikhwan yang Mau mengaji kepada usat-usat yang uh, Disebut kibar di sini Adalah asatidah Sendiri gak suka disebut Usat kibar ya Jadi pada asatidah yang mungkin dari yang sudah berusia begitu atau sudah mendahului dalam dakwah ya tapi tidak mau ta'lim ta pada ustadz yang di sekitar ala kuli hal kalau ustadz yang di sekitar itu adalah mereka ustadz ustadz ahli sunnah maka semestinya dia pun duduk bermajlis dengan mereka Ya. Kita duduk dalam majelis ilmu. Itu banyak faedahnya untuk diri kita dan untuk orang lain. Jangan ada kesan seperti yang ditanyakan sehingga bisa berakibat buruk pada dirinya dan pada orang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana bila ada suatu cerita tapi di akhir cerita ada tulisan cerita ini hanya fiktif belaka. Ya, jadi setelah cerita orang serius senang mendengarnya, terakhir ini fiktif. Ya. Ya tetap sama aja dusta itu ya, sama aja. Jadi lebih baik atau tentunya jangan seperti itu ya. Allahu a'lam bi's-sawab subhanakallah wa bihamdik asyhadu ila astaghfiruka wa atubu ilaik